Mitra bisnis RUU Ormas yang saat ini sedang dibahas DPR menuai penolakan dari banyak pihak. Dari pasal-pasal dalam RUU tersebut, terkesan pemerintah ingin mengatur Ormas dengan tanpa batas. Banyak definisi yang multitafsir, terlalu luas, dan ruang lingkupnya juga tidak jelas. Dikawatirkan RUU ini akan membunuh kebebasan berserikat, demokrasi, dan mengembalikan ke zaman Orde Baru. Untuk membicarakan hal tersebut, Saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik J. Kristiadi. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Tentu pertama-tama yang harus diingat itu bahwa konstitusi kita itu menjamin masyarakat Indonesia untuk berorganisasi dan mengekspresi semua keinginannya. Iya enggak? Satu itu. Termasuk untuk berserikat Nah sekarang ini sebetulnya sudah ada undang-undang yang mengatur itu Dan undang-undang itu sudah menunjuk kepada suatu ketentuan Organisasi yang berbadan hukum Itu satu namanya perkumpulan Yang ada anggotanya Yang kedua yayasan Yang tidak mempunyai anggota sebenarnya kelahiran-kelahiran organik seperti Muhammad yainU pun namanya semacam itu dulu perkumpulan dan perhimpunan atau seperti seperti itu ini kemudian ormas itu udah-und ormas itu sebetulnya menjadi rancun karena sebetulnya ormas ini suatu terminologi yang baru yang kemudian seakan-akan dipaksakan K teman terlanjur pernah menjadi suatu institusi yang diciptakan oleh orde baru waktu itu kestall onda number kebulan juba on seda ada sepunktu onda orang belanda 4 19 tapi to sudah mau diperbaharui yang kedua sudah ada undang-undang hayasan -undang yang sudah diperbaharui nah saya kira kadang-kadang negara ini ingin mengobati sesuatu Tapi dengan ubat yang keliru. Terus misalnya dia ingin mengobati dengan maksud yang baik mungkin. Bahwa ada beberapa ormas yang dianggap sering melakukan tindakan-tindakan yang melakukan hukum. Sering melakukan hal-hal yang membuat kerugutan. Tapi sebetulnya perangkat undang-undang oh, hukum pidana itu sudah lebih dari cukup untuk menindak orang-orang yang berbuat seperti itu. Berikutnya adalah undang-undang ormas ini memang... Ini mudah ditafsirkan untuk mengembalikan kekuatan negara yang akan mengontrol masyarakat melalui apa yang disebut ormas seperti itu karena ruanglu ruang, ruang, bisa bisa bisa luas sekali CB ya bisa dijadikan itu ormas kalau dianggap oleh negara negara itu bisa DPR dan bisa Pak bisa dengan dengan pemerintah menganggap ICB terlalu mengganggu mengganggu you know, menganggukasikan mereka untuk korupsi dan mereka bisa dibebararkan seperti itu belum lagi kemudian kelompok-kelompok yang bergerak dalam asasi manusia itu juga bisa dia akan mengganggu ya kan apalagi soal apa soal soal pertentangan dengan Pancasila loh akhirnya pertentangan dengan Pancasila apa ini sebut dengan perilaku yang konker yang sudah diatur dengan peraturan peraturan hukum yang berlaku sekarang ini Nah ini jadi menurut saya memang sebetulnya yang diperbaiki itu bukan cuma pasal-pasalnya tapi cara berpikir itu diperbaiki terus kembali kepada pakem yang seharusnya bahwa dalam kerangka hukum itu sudah ada Ya kan bagaimana itu dikoreksi kalau kalau memang mau seperti ada nomor kumpulan iya kan nah dan yang kedua memang kemudian ya mendapatkan konsultasi publik yang luas iya kan sedangkan kan konsultasi publik itu kan cuma seremonial saja ya hmm. yang itu yang membuat lalu apa saya kira masyarakat mengamuk itu karena seperti itu. Yang kesimpulannya bahwa sebetulnya undang-undang ormas ini pertama, ya nah? harus ada paradigma dan kerangka hukum yang lebih jelas. Yang seperti sekarang sudah ada yang namanya perkumpulan dan sudah ada undang-undang kalau memang itu janggal terlalu kuno jadi ya diperbaharui. Yang kedua, jangan ada pasal-pasal yang kemudian juga bisa dikembangkan sesuai dengan selera negara nanti. Ya enggak? Itu yang bisa berbahaya, ya. Saya kira Mestikpun demikian, saya tetap menghargai, terutama dari Kementerian Dalam Negeri yang selalu masih bisa mengerti apa yang terjadi di dalam masyarakat dan mudah-mudahan juga ini tidak lalu menjadi soal prestis. Prestis itu gengsi. Kalau sudah menjadi gengsi, wah ini gengsi turun nih. Ya. Pemerintah turun, gengsi Ketua Pansus juga merasa turun, padahal enggak ada turun yang udah naik. Seperti ini kan kalau orang berjiwa besar kan sebenarnya mengakui itu memang ada kekurangan sebagainya ya. daripada episode judicial review. Ya kan? Demikian pakar politik J. Kristiadi. Saya Wendy Lim